masalah uh, mental itu berlaku untuk semuanya gitu loh bukan hanya konstruksi uh, jalanan infrastruktur dan lain-lain ini adalah masalah yang uh, pemerintah Adapin untuk misalnya bagaimana menaikkan efisiensi ya kan jadi dari duit sekian jadi apa gitu loh jangan bocornya terlalu banyak ini sangat berpengaruh pada iklim investasi dan daya saing produk kita ya Pak itu saya setuju berat karena saya pikir ya?